واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول سُبْحَانَهُ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم Boyang firlakum dhunubakum wa man yudhi illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasyara al umur muhdatsatuha fa innakum muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar mayasyara muslimin jamaah salat magrib rahimakumullah semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah benar apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak terjadi seperti apa yang beliau kabarkan hal itu menjadi salah satu dari dalailun nubuwah bukti kebenaran beliau sebagai seorang nabi seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan menyampaikan syariat agamanya untuk umat manusia sudah banyak yang kita saksikan Terjadi sesuai dengan yang beliau kabarkan Sudah banyak yang kita alami Persis sama Dengan yang telah diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka tidak ada pilihan Kecuali kita Membenarkan dan mengikuti apa yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada yang tersisa dari kita melainkan melaksanakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Keutuhan dalam mentaatinya. Ketotalan untuk mengikutinya itulah jalan yang benar itulah jalan keselamatan seorang muslim tidak boleh meragukan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. dan itu menjadi konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan Asyhaduanna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad benar-benar utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kandungan senjanya adalah tasdiquhu fima akhbar Apapun yang beliau beritakan kita benarkan. Wa taatuhu fima amar. Melaksanakan yang beliau perintahkan. Wajitinabu manah anhu wazajar. Menjauhi, meninggalkan apa yang beliau larang dan yang beliau beri peringatan ya. illa bimasyarak. Dalam melaksanakan praktek ibadah harus sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam Sudah banyak yang beliau beritakan akan terjadi di akhir zaman dan sudah terjadi kita melihat dan kita menyaksikan Salah satunya adalah berita yang beliau sampaikan bahwa saya di ala zamanun akan tiba saatnya akan datang suatu masa akan ada sebuah fenomena yang dirasakan manusia dan itu sudah terjadi la yadri alqatilu fima qatal wala yadri al-maqtulu fima qutil jadi berita dari Nabi SAW ini jelas akan terjadi kasus-kasus pembunuhan dalam jumlah yang besar Merata Bukan hanya di suatu tempat Tetapi hampir tiap saat Hampir tiap waktu Ada kasus pembunuhan Barangkali karena kita yang tidak mengikuti Atau kita yang Tidak mengetahui Tetapi sesungguhnya Mereka yang memang hidup untuk melaksanakan tugas mengantisipasi, mencegah, menindak dan juga menangani. Disimpulkan bahwasanya kasus-kasus pembunuhan itu sangat banyak sekali. Ada yang diketahui langsung, ada yang beberapa tahun kemudian baru ketahuan. Sekian banyak orang dinyatakan hilang, tidak diketahui informasinya, ternyata sudah Menjadi tulang belulang ketika ditemukan. Yang ditemukan di dalam karung, yang dicor, dimasukkan dalam septi tank, yang dibuang ke sungai, yang dibuang di tengah laut, yang dibakar dengan rumahnya, sangat banyak sekali. Orang per orang, kelompok dengan kelompok. Bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di setiap titik di dunia hampir di setiap wilayah selalu saja ada kasus pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan perlu kita ketahui Rasul Al-Muslimin Rahimahkumullah salah satu inti dan pokok utama ajaran Islam adalah menghargai jiwa seseorang menghargai jiwa seseorang Jiwa tidak boleh melayang begitu saja. Nyawa tidak boleh kemudian dihilangkan. Kecuali dengan sebab-sebab yang syar'i. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu la yahillu damu mri'in muslimin syahidaan la ilaha illallah, wa anni rasulullah illa bi ihda thalafin al-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tarikulidinihi al-mufarikulil jamaah jelas sekali Nabi Muhammad SAW memberikan batasan kata beliau salallahu alaihi wa sallam, darah seorang muslim itu terjaga dan tidak halal Kecuali dikarenakan tiga sebab dia yang sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Ia seorang muslim maka tidak boleh dihilangkan nyawanya Dilarang untuk dibunuh kecuali ada alasan Dah hanya tiga alasan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama asyibuzani orang yang sudah menikah secara syar'i melakukan perbuatan zina, hukumnya dirajam, dilempari, dirajam itu artinya dilempari dengan batu-batu kecil, kerikil ada yang mengatakan ditanam setengah badan di tanah terlebih dahulu ada yang berpendapat tanpa ditanam terlepas dari teknis pelaksanaan tapi itulah hukuman bagi orang yang pernah menikah secara syari, baik statusnya saat itu sedang uh, menjadi seorang suami atau istri atau dia menjadi duda atau janda tapi pernah melakukan pernah menikah secara syar'i i. berzina dihukum mati Hai itupun syaratnya kan ketat ada saksi dan seterusnya yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wanafsu bin nafsi hukum kisas yang ditegakkan orang membunuh secara sengaja Maka salah satu hukuman yang diancamkan kepada pelaku adalah dibunuh juga. Dan itu bukan satu-satunya bentuk hukuman yang diancamkan. Bisa saja ahli waris memaafkan. Bisa saja ahli waris meminta tebusan dan seterusnya. Tapi kalau ahli waris sepakat dibunuh. Disitulah hukum Islam yang mulia dan indah. Anaf An subinafsi jiwa dengan jiwa. Sekali lagi yang ini pun penegakannya hanya di tangan penguasa, tidak dilaksanakan dan tidak dikerjakan individu-individu personal-personal tidak. Hanya pemerintah, hanya penguasa yang berhak. Yang ketiga kata Nabi saw membuat tari kulid inihi al mufarikulil jamaah orang murtad. Dia tinggalkan agama Islam. Orang seperti ini pun diancamkan hukum bunuh kepadanya. Dan ini sekali lagi kembali kepada penguasa. Itu pun ada tahapan-tahapannya. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu darah seorang muslim terjaga. Jangankan nyawa yang hilang. Satu tetes darah pun tidak boleh terjadi. Jangankan nyawa yang diambil Luka kecil di tubuhnya pun Tidak boleh terjadi Kita harus saling menghormati Saling memuliakan Saling menjaga Darahnya Hartanya Harga dirinya Itu yang di Wanti-wantikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Inna amualakum wa'radakum wa Wadima'akum haramun Alaikum Kahurmati yaumikum hadha Fi syahrikum hadha Fi baladikum hadha Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Harta, harga diri Darah Sesama kaum muslimin Itu haram Hukumnya untuk dilanggar Dan dijatuhkan Harta, harga diri, darah kaum muslimin itu suci, tidak boleh dinodai. Seperti suci nya negeri ini, Mekah, bulan ini, hari ini. Itu disampaikan oleh Nabi Alaihissalam di musim Haji. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus berpikir masak-masak. Mesti mempertimbangkan sampai seribu satu langkah. Ketika terpikir di dalam benak kita, espat ini baik. Ketika menganggap membunuh itu sebagai jalan keluar. Ketika memandang menghilangkan nyawa adalah solusi yang terbaik Pada saat menyatakan membunuh Itu jalan pintas menyelesaikan masalah La hawla wa la illa billah Agama Islam itu agama kasih sayang Agama Islam itu adalah agama cinta Agama Islam itu adalah agama yang mengajak kita untuk menyelesaikan segala masalah dengan jalan kekeluargaan dan kedamaian cara-caranya sudah ditentukan tahapan-tahapannya telah ditetapkan tinggal kita jalani saja ya. tapi karena kejahilan yang semakin merata ilmu yang terus berkurang bahkan ilmu itu berusaha untuk dimatikan dan dipadamkan cahayanya akibatnya kau muslimin jauh dari nilai-nilai kasih sayang yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kasus pembunuhan ma'asyur al-muslimin rahimakumullah itu sangat banyak sekali satu bulan yang lalu hampir selama dua minggu di daerah istimewa Yogyakarta di media sosial bergaung tagar DIY darurat kelitih daerah istimewa Yogyakarta darurat kelitih sampai kemudian dihidupkan jaga warga namanya titik-titik rawan dipantau dan diawasi semua pihak dan seluruh elemen masyarakat bergerak bersama-sama baru empat hari yang lalu saya berbincang dengan babim kamtip Mas, di polsek kami bahwa fenomena klitih ini rasanya sulit untuk di tangani dan ditanggulangi beliau sebagai seorang petugas keamanan, mengibaratkan layaknya sebuah balon kalau ditekan di suatu tempat dia akan berpindah ke tempat yang lain di kabupaten Sleman jaga warganya bagus aksi itu akhirnya berpindah ke kabupaten Bantul kabupaten Bantul ditekan munculnya di Gunung Kidul tiga tekan ini di Tiga tempat ini ditekan munculnya di tengah-tengah kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara, sebuah fenomena yang sangat mengerikan sekaligus menyedihkan, karena persis seperti yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau beritakan, pelaku klitih tidak punya motif apa-apa, kecuali hanya cari nama. Korban tidak pernah mengenal para pelaku yang melukai, bahkan yang telah membunuhnya, karena tidak ada hubungan apa-apa. Benar kan? Seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tiba suatu masa orang yang membunuh, dia tidak tahu kenapa membunuh, dia tidak punya alasan kenapa menghilangkan nyawa. Korban yang dibunuh pun tak pernah tahu kenapa dia dibunuh, kenapa dia disasar, kenapa menjadi korban. Para pelaku yang tertangkap hanya menjawab iseng. Golek jeneng. Yeah. Bareng-bareng anak muda naik sepeda motor masing-masing membawa alat tajam, pedang samurai, gir berantai yang sudah dipertajam. Mereka beroperasi cari-cari, ya situ aja, ya situ ya, ya. Didekati rame-rame Didorong, ada yang di Lempar dan disiram dengan cat, Diinjak bareng-bareng, ditusuk Tinggal pergi Itu terjadi Artinya tidak usah jauh-jauh secara tempat Tidak usah jauh-jauh secara waktu baru sebulan yang lalu Tagar itu D.I.E. Darurat Kritis, D.I.E. Darurat Kritis. Saya ambil satu apa, satu sisi pemikiran. Kalau Yogyakarta yang dikatakan sebagai kota pelajar, bahkan mereka bilang kota pendidikan, ada juga menyatakan kota budaya dan seterusnya. Hal seperti itu terjadi, bagaimana di tempat yang lain? Mungkin tidak terekspos. Barangkali karena tidak diberitakan. Tapi itu faktanya Itu faktanya Kalau tawuran antar supporter kita udah tahu sejak dulu Kemudian Peristiwa bacokan-bacokan dari geng-geng motor di Bandung Maupun di Bekasi Sampai sekarang tidak pernah hilang Ketika satu Komplotan digulung Melahirkan komplotan-komplotan lain yang lebih banyak. Obatnya pasti ada. Penawarnya tentu. Dengan kita kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan disampaikan hal-hal seperti tadi. Bahwa darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan sebab-sebab seperti ini ya. ancaman siksa ancaman neraka bagi para pelakunya ancaman ketidak tenangan dan tidak ketenteraman hati sepanjang hidupnya itu perlu disampaikan bagaimana kita saling menghormati kita saling menyayangi tapi sayang yang seperti itu tidak tersampaikan dengan baik, sehingga pada lapisan generasi sekarang ini mereka kosong spiritualnya. Mereka ada dalam ruang kehampaan dari agama. Seakan-akan mereka hidup dalam sunyi sepi, tanpa ayat Al-Qur'an yang membimbingnya maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menuntunnya. Itu fakta. akan lebih menyakitkan dan menyedihkan lagi ketika kasus pembunuhan itu sudah berkali-kali terjadi di tingkat sekolah dasar itu ada di Indonesia dan banyak kasusnya di tingkat sekolah dasar kita tidak bisa beralasan ya namanya aja anak-anak ya seharusnya anak-anak tidak melakukan perbuatan seperti itu Wah oh, itu gak sengaja Katakan tidak sengaja Tapi gerakan-gerakannya Itu kan Terpapar Terkontaminasi dengan apa yang dia tonton Film-film action Film-film mafia Yang begitu deras Masuk ke Indonesia Mudah untuk diakses Tidak harus menunggu Jam tayang di televisi seperti zaman lalu, sekarang dalam 24 jam kapanpun film-film kekerasan seperti itu bisa diakses dan dibuka. La haul wa ya. laqwaatilladzillah. Film laga lah, film action lah. Ya. Sudah terlalu banyak kasus-kasus kejahatan itu terungkap pelakunya anak-anak. Ketika diteliti terinspirasi dengan apa yang dia lihat sampai membunuh. Basyiral muslimin rahimahani warahimahukumullah. Intinya kita harus mengingat bahwa Islam agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw itu bukan agama yang mengajarkan untuk membunuh, bukan agama yang mengajak kita untuk menghilangkan nyawa orang dengan mudahnya, agama yang tidak mengajarkan kita untuk sedikit-sedikit Patenibai Patenibai udah habisnya aja nyawanya ya. seorang suami membunuh istrinya seorang istri membunuh suaminya orang tua membunuh bayinya seorang anak membunuh orang tuanya ma'asyr al-muslimin rahimani wa rahimakumullah khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu seorang khalifah tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari khalifah saat itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wilayah kekuasaan Islam di zaman Uthman sampai sejauh dan seluas apa juga sangat lu, sangat luas nah, kekuatan kaum muslimin terkhusus ketentaraan dan kemiliterannya seperti apa coba silahkan bayangkan kekuatan yang besar militer yang dahsyat dan semua patuh taat kepada Khalifah Uthman bin Affan di bawah kendali dan sesuai komando Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala. baik kekuatan yang tersebar di banyak daerah maupun kekuatan yang tetap ada di kota Madinah para sahabat anak-anak sahabat kaum tabiin tetapi ketika Khalifah Uthman bin Affan dikepung oleh para pemberontak yang datang dari Mesir, puluhan ribu orang, mereka mengepung kediaman Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mengepung rumah Khalifah. Berteriak-teriak sepanjang hari, mencaci maki dan mencela Sahabat Uthman radhiyallahu anhu, padahal Khalifah Uthman sudah 80 tahun lebih usianya waktu itu. Orang yang sudah lanjut usia, sudah sepuh, punya kekuatan. Karena semua waktu itu kendalinya di tangan Uthman. Anhu. Sahabat Abdullah bin Zubair diriwayatkan oleh halimam Ahmad rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud. Beliau termasuk yang bertugas untuk menjaga kediaman Khalifah Uthman bin Affan. Kata Abdullah bin Zubair, Qultuli Uthmana, radiyallahu anhu yawmaddar qatalahumullah fawallahi lakad ahallallahu laka kita lahum faqala la wallahi la uqatiluhum abadan Abdullah bin Zubair pahlawan Islam panglima perang kenamaan putranya panglima perang juga Zubair bin Awam Abdullah bin Zubair yang jago bertempur, Abdullah bin Zubair yang kemampuan individunya di atas rata-rata dan berkali-kali lipat daripada kekuatan prajurit biasa, Abdullah bin Zubair, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Khalifah Uthman, قَالَ Allah yang akan memerangi mereka para pemberontak itu. Wallahi, demi Allah, laqad ahlallahu laka kita lahum. Sungguh dalam kondisi dan situasi seperti ini, wahai Khalifah, sesungguhnya Allah telah menghalalkan anda melawan mereka, memerangi mereka para pemberontak itu. Fakoh lala, kata Sahabat Uthman sebagai Khalifah, tidak. Wallahi, demi Allah, la uqatiluhum abadan. Selamanya, saya tidak akan memerangi mereka. Selamanya, tidak akan saya keluarkan perintah dan instruksi untuk melawan mereka. Khalifah Uthman radhiyallahu anhu, karena beliau menghargai darah seorang Muslim, beliau tidak ingin menjadi sebab mengalirnya darah seorang Muslim. Kalau Uthman radhiyallahu anhu yang punya kekuatan, memiliki kekuasaan, beliau memilih tidak ingin darah itu tertumpah. Apakah ada alasan yang tersisa untuk mereka dan kita yang sangat jauh di bawah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Kita kekuatan pas-pasan. Kekuasaan tidak ada, jago berkelahi juga enggak, mikirnya kok membunuh, mikirnya kok perang, mikirnya kok berkelahi, itu pun masih dipertimbangkan lagi ini syari apa tidak syari. I. Khalifah Uthman bin Affan punya alasan syari karena mereka pemberontak. Mereka datang itu sebagai pengacau dan perusuh. Walaupun seperti itu sahabat Uthman masih mempertimbangkan kehormatan dan kesucian darah seorang muslim. Mereka para pemberontak itu tetap juga sebagai muslim. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan dan berpesan bahawa darah seorang muslim tidak halal untuk ditumpahkan. Kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat asyadu alla la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadin rasulullah darahnya itu menjadi suci kecuali satu dari tiga alasan zina hukum kisos atau dia murtad dari agama islam yeah. fadakalu alaihi faqataluhu wahuassa imun para pemberontak itu akhirnya mampu menerobos rumah sahabat Uthman khalifah umat islam mereka membunuh khalifah Uthman waktu itu sedang puasa beliau sedang berpuasa sedang membaca Al-Quran ada yang naik dari atas atap loteng masuk, sudah dibunuh pertanyaan kita kan Lalu di mana para pengawal? Di mana para sahabat waktu itu? Di mana anak-anak sahabat? Di mana kekuatan militer Islam waktu itu? Kok begitu mudahnya khalifah dibunuh? Jawabannya bukan karena tidak ada sahabat di kota Madinah, bukan karena tidak ada militer di sana, bukan karena tidak ada pengawal di sana. Hmm. Tapi karena permintaan dari Khalifah Utsman bin Affan agar masing-masing pulang ke rumahnya sendiri-sendiri, yang -sendiri. sampai terjadi pertumpahan darah, yang mereka inginkan kan Utsman, bukan yang lain. Sudah biarkan. Wa kana Utsman amar Abdullah bin zubair alad darifatulah Utsman man kana li alaihi ta'atun fal yuti Abdullah ibn zubair Waktu itu Khalifah Uthman memerintahkan agar Abdullah bin Zubairlah yang ikut menemaninya. Sahabat Uthman berpesan barang siapa yang masih menganggap saya sebagai pemimpinnya yang ingin taat kepadaku maka ikuti Abdullah bin Zubair. Artinya apa? Sahabat Abdullah bin Zubair diminta untuk menghalau kalau misalkan ada sahabat yang datangin yang bilang pulang pulang pulang pulang ma'asyural muslimin rahimani wa rahimukumullah seujung kuku pun tidak ada dari kita yang bisa menyamai dan menandingi khalifah uthman bin affan radhiyallahu anhu kalau masalah membunuh apakah ada yang punya kemampuan seperti Khalifah Utsman bin Affan alasan ada kekuatan punya kekuasaan di genggamannya beliau sahabat Nabi tapi tidak berpikir untuk membunuh tidak berpikir untuk menumpahkan darah seorang muslim Talima Muhammad bin Sirin rahimahullah seorang ulama dari tabi'in Beliau berkisah untuk kita tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, "Ala tuqatilu fa innaka min ahli syura wa anta ahakku bi hadzal amri min ghairik?" Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kenapa Anda tidak ikut konflik?" anda kan termasuk Dewan Syuruh dan anda yang lebih berhak dibandingkan yang lain untuk menjadi pemimpin untuk menjadi Khalifah orang keenam masuk Islam yang pertama kali melepaskan anak panah Fisa binillah sudah dipastikan dan dijamin masuk surga disayang dan dicintai oleh Nabi Muhammad saw seorang panglima dan pemimpin militer yang sudah diakui kemampuannya lo anda kan paling berhak ini kriterianya lengkap kenapa anda tidak ikut dalam konflik ini fakola kata Saad bin Abi Wakas radhiyallahu anhu La uqatilu hatta tak tuni di seifin lahu ainani walisan walshafatan yariful mu'min min al kafir. Fakat jihadu waana yariful jihad. Kata Saad bin Abi Wakas radhiyallahu anhu saya tidak akan ikut konflik, tidak akan ikut bertempur dan berperang. Sampai kalian bisa. Menyiapkan untukku sebilah pedang. Pedang itu punya dua mata. Pedang itu punya lidah dan dua bibir. Pedang itu bisa membedakan mana orang kafir, mana orang yang beriman. Fakoh jahat tuaan aariful jihad. Saya ini sudah menghabiskan hidup untuk berjihad fisa binillah dan saya tahu yang dimaksud jihad itu apa memerangi orang-orang kafir tapi kesesama kaum muslimin tidak apa yang disampaikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqas itu tidak mungkin terpenuhi tidak mungkin terpenuhi ada sebilah pedang yang kita pegang pedang itu yang kasih tahu ke kita oh itu yang kafir yang ini jangan beriman nih saat diangkat pedang bilang jangan dia beriman yang di sana tuh yang kafir ya mungkin pedang itu berbicara sesama kaum muslimin tidak boleh membunuh jangankan membunuh merencanakan saja atau berpikir ke arah sana enggak boleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah ditemui oleh seseorang ya Aba Abdurrahman anta bin Umar wa sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara manakibah famaynamnauka min hadzal amr Sahabat Abdullah bin Umar itu pernah didatangin seseorang Kata orang itu Wahai Abu Abdul Wahai Ibnu Umar Anda putranya Umar bin Khattab Anda adalah sahabatnya Rasulullah Anda, Anda, Anda, Anda Terus disebutkan Tentang kelebihan dan keistimewaannya Artinya Anda itu layak untuk menjadi pemimpin Anda itu pantas Untuk jadi yang terdepan Terus apa yang menjadi penghalang? Apa alasan anda untuk tidak ikut-ikutan? Di sini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ya, Yang namanya provokator itu di setiap waktu dan setiap tempat selalu ada ya, Kita inginnya damai-damai aja, Kita inginnya tantram-tantram saja Kita inginnya lurus Tapi kadang-kadang ada diantara kita entah sadar atau tidak sadar, disengaja atau tidak disengaja terucap tuh setan pakai mulutnya, hebatnya dibae, bunuh saja, wes perang baen, souvenir. Iya, ndak bisa kita katakan heis kalau ya wajarlah lah, saking semangatnya sih, enggak. Semangat itu boleh, tapi ada aturannya Kecemburuan dan ghirah terhadap Islam itu memang harus Tapi kan ada batasan-batasannya Kata-kata seperti tadi Jangankan dilaksanakan, diucapkan saja tidak boleh Dampak dan efeknya bisa sangat negatif Kalau terbang ke sana kemari terdengar kesana dan kesini apa jadinya ngajak uh, perang membunuh nih sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apa jawabannya yamnauni an taala harama alaiya damal muslim yang membuat saya tidak melakukannya karena Allah subhanahu wa taala telah mengharamkan Darah muslim saya tumpahkan Fa inna allaha azzawajal yakul Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa qatiluhum Hatta la takuna fitnatun wa yakunat dinu lillah Allah berfirman perangilah mereka Hingga tidak ada lagi fitnah Dan agama itu menjadi benar-benar milik Allah. Qalakat fa'al wa qad kat qatalnahum hatta kanad dinu lillah. Kata sahabat Ibn Umar, "Sudah kami laksanakan ayat ini. Kami sudah berperang di jalan Allah melawan mereka sampai agama Islam betul-betul tegak di atas muka bumi." Jaya. Fa antum turiduna an tuqatilu hatta Lalu kalian ingin berperang supaya agama ini bukan lagi untuk Allah apa tujuan sesama kaum muslimin saling membunuh saling berperang saling menjatuhkan apa tujuannya apa maksudnya itu bukan lagi lillahi ta'ala bukan lagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bapa ya, Salam Muslimin Rahimahni Warahmatullah, maka mari bersama-sama kita menyeberluaskan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita tiru putra Nabi Adam Alaihis Salam, putra yang terbunuh. Bukan putra yang membunuh. Putranya yang tidak ingin mengotori tangan dengan darah saudaranya. Memilih untuk menjadi korban yang terbunuh. Daripada menjadi seorang saudara yang membunuh. Tanpa ada sedikit pun. Keinginan di dalam hati untuk membunuh. Ya. Karena orang yang membunuh dan yang dibunuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja kedua-duanya masuk ke dalam neraka sahabat bertanya kalau yang membunuh iya wahai Rasulullah kalau yang dibunuh korban pembunuhan kok masuk neraka juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebelum dia terbunuh dia punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya tapi dia kalah bersihkan hati Sucikan jiwa. Jaga pikiran kita tetap sehat dan di atas fitrahnya. Jangan berpikir untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.